Bentar lagi, bentar lagi mau Lebaran, saling maaf memaafkan, memaafkan kesalahan. Itu harus, apalagi kalau sambil ngasih duit THRan, pasti pada kegirangan, siap merayakan hari raya Lebaran. Tapi tetap aja enggak punya pasangan. Emang lagi jomblo, jomblo bertahun-tahun Lebaran tahun ini dipastikan jomblo lagi